بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يرد ولم يرد ولم يكن له كفوان أحد أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمدٍ wa ala alihi washabi ajma'in amma ba'ad bapak-bapak, saudara-saudara semua yang mulia alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di siang hari ini untuk meneruskan pengajian kita yang jadwal saya setiap bulan sekali tiap hari Kamis kita membaca kitab Bulughul Maram pada kitab Akhlak wal adab Makarimil akhlak Tentang adab dan akhlak Dan sikap-sikap yang mulia Akhlak Bapak saudara semua yang mulia Adalah sesuatu yang tersimpan di dalam jiwa Akhlak, adab, etika Adalah sesuatu yang tersimpan di dalam jiwa kita Yang akan menjadikan kita Bertindak dan berbuat atas dorongan yang keluar dari dalam itu Kita diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. untuk minta kepada Allah berdoa agar selalu diperbaiki akhlak kita Contohnya adalah pada ketika kita berkaca, kita bercermin Begitu Kita diajarkan doa bunyinya itu Ya Allah sebagaimana engkau perbaiki engkau buat indah rupaku, bentukku maka perbaikilah buatlah indah akhlaku akhlak jama' dari kuluk keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an berkait dengan akhlak bukan dengan yang lain. Allah katakan dalam ayat Al-Qur'an wa innaka la'ala qulun azim, sesungguhnya engkau berada dalam akhlak yang mulia yang agung. Begitu. Ini kita sampai pada hadis di dalam kitab Bulughul Maram, hadis kalau nomor yang ada di sini nomor 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wabishan adil mutasil ilmu alif rohimahulloh taala dengan sanat yang mutasil yang bersambung sampai dengan pengarang kitab ini ibnu Hajar al Asqalani. Semoga Allah meridhai dan memberi rahmat baginya. Wan ibn Mas'udin radhiyallahu anhu Qala Kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kuntum talathatan fala yatanajaznani dunal akhar hatta tahtalitu hatta tahtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuh muttaqbun alaihi wallahu bil muslim Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah satu dari tujuh sahabat yang bernama Abdullah zaman Nabi ada tujuh orang sahabat namanya Abdullah Ketujuh orang yang namanya Abdullah ini seluruhnya adalah ulama dari para sahabat. Jadi mereka orang-orang yang ilmunya lebih dari yang lain. Para penghafal Quran. Orang-orang yang ditanya ketika ada sesuatu yang tidak difahami oleh sahabat-sahabat yang lain. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Ada tujuh orang. Beliau ini Abdullah bin Mas'ud, salah satu contoh ketinggian akhlak beliau adalah beliau ini tidak pernah mau berjalan di depan di orang sudah tua. Beliau ini sudah tua. Termasuk sahabat yang tua. Tidak mau berjalan di depan kalau di belakangnya ada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik itu cucunya Nabi atau sepupunya Nabi seperti Ali bin Abi Talib Atau yang lain dari keluarganya Nabi Termasuk Sayyidina Abdullah bin Abbas Itu salah satu murid beliau Abdullah bin Abbas Anak Sayyidina Abbas, kubuhnya Nabi SAW, Itu seorang sahabat yang masih muda Ketika Nabi meninggal Beliau termasuk orang yang masih muda Guru beliau, ini Abdullah bin Abbas Adalah Abdullah bin Mas'ud Itu Gurunya tidak mau jalan Di depan muridnya, karena Dia beradab kepada keluarganya Rasulullah SAW. Ketika dia ditanya, dia bilang dia baca ayat Al-Quran. Bukankah Allah katakan dalam ayat Al-Quran, "La asalukum alehi ajarah illal mawadat al khilqurba." Nabi disuruh mengatakan ini oleh Allah kepada kaum muminin. Aku tidak minta balasan dari kalian untuk semua yang aku lakukan buat kalian. Doaku. Apa yang aku kerjakan untuk membantu kalian, menolong kalian, menyampaikan hidayah kepada kalian dan risalah ini. Enggak minta balasan apa-apa. Kecuali cintai keluargaku. Aku melaksanakan itu pada Abdullah bin Mas'ud karena ini ayat. Ingin membalas daripada apa itu namanya kebaikan Rasulullah SAW dengan mencintai, dengan memuliakan dengan berusaha beradab, beretika kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ia, kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini, kalau serupa ini berarti ini hadis beliau, kata-kata ini beliau dengar langsung dari Nabi ada hadis yang misalnya dikatakan an abi hurairah radhiyallahu anhu <tuh> Rasulullah s.a.w itu boleh jadi Sayyid Abu Hurairah tidak mendengar langsung dari Rasulullah, tapi mendengar dari sahabat yang lain tapi karena dalam ilmu hadis seorang sahabat ketika meriwayatkan dari sahabat yang lain itu tidak perlu menyebut sahabat yang pertama yang dia dapatkan riwayatnya yang mendengar langsung dari Rasulullah, maka dia disebut namanya langsung Yang, di, yang diterakan di dalam sanad hadis seolah-olah adalah orang yang kedua ini dari sahabat padahal yang pertama mendengar misalnya orang yang lain tetapi kalau kalimat kata yang digunakan itu seperti ini dia berkata lalu berkata Rasulullah Wasallam itu menunjukkan atas bahwa beliau mendengar langsung itu omongan dari Rasulullah Wasallam Nabi katakan ini kata kalimat idha kuntum salah katang Apabila kamu dalam keadaan bertiga. Ada tiga orang. Kamu sedang duduk atau berkumpul. Tiga orang. <tik> Janganlah dua orang diantara kalian berbisik-bisik. Ngomong pelan-pelan. Tanpa menyertakan yang lain. <tik> Sampai kalian semua berkumpul sama manusia lain. Artinya dari bertiga tadi itu. kumpul sama orang banyak, 100 orang, boleh kamu, yang tadi berdua pengen ngomong pelan-pelan, silahkan ngomong pelan-pelan. Sekarang yang tadi itu sendirian, sudah ada kawan yang lain, dia tidak merasa seperti diasingkan, merasa ada sesuatu yang diceritakan, dari yang buruk tentang dirinya, atau yang lain. Begitu, alasannya apa? Ini illat namanya. Illatnya Nabi katakan adalah, min ajli karena hal tersebut, min ajli anna zalika, Karena hal tersebut itu yuh zinu, Membuat sedih, membuat hatinya tidak enak. Itu saudara muslim kita. Ini sebuah contoh dalam hadis Nabi di Dimana kita diajarkan untuk bersikap. Ketika kita bersama orang banyak. Salah satu contoh, salah satu ajaran dari Rasulullah adalah. Bahwa kita berusaha untuk tidak berbicara tanpa menyertakan semua orang yang ada. di hadapan kita atau kita berbicara dengan satu bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain kalau ditanya misalnya gini ini Ustaz yang dilarang kalau bertiga doang apa kalau berempat juga berlima, sekarang ada kami berlima, dua orang bisik-bisik ngomong pelan-pelan atau dua orang ngomong pakai bahasa daerah mereka berasal dari Kalimantan atau dari Sumatera ngomong pakai bahasa daerahnya Kami ini yang bertiga nggak ngerti. Apakah ini juga termasuk? Termasuk bapak? Bukan hanya tiga. Berapa saja jumlahnya? Kalau kira-kira jumlah tersebut, kelompok tersebut, di mana sisa dari yang lain merasa bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok yang kecil tadi itu dua orang kah, tiga orang kah dari mereka yang berbincang-bincang, ngomong pelan-pelan begitu, yang nanti bisa menimbulkan Sakwa sangka, Perasaan tidak enak kepada saudara muslimnya hendaknya dia hindari Begitu bapak saudara semua yang mulia An-Najwa itu artinya Berbisik Najwa itu Dalam ayat Al-Quran sedikitnya ada 5 kali 5 tempat Tapi yang berkaitan dengan omongan Bisikan Yang tidak baik Ada di dalam surah Al-Mujadalah Kalau tidak salah ayat 8 saya tunjukkan Ini dia A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alam tara ilal ladzina nuhun annajwa tsumma yauduna liman hu anhu wayatanajawu nabil ismi wal udwa li makshiyatir rasul wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihilla ويقولون في أنفسهم لاولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبيت المصير سورة المجادلة آية 8.tidakkan kau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia di segi tadi itu dilarang, tidak boleh kayak gitu itu sesuatu yang menyakiti orang lain. asbab nuzul dari ayat ini menurut riwayat di dalam hadis Nabi saw berdasarkan uh, tafsir yang ada di dalam tafsir Ibn Abbas dan yang lain dikatakan ini berkait dengan orang Yahudi yang kalau melihat kaum muslimin sedang lewat, dia ngomong satu sama lain, begitu sementara kaum muslimin lagi lewat, sampai kaum muslimin merasa sedih dan takut jangan-jangan orang-orang Yahudi ini akan melakukan sesuatu yang buruk atas mereka begitu uh, diperingatkan ini, karena mereka ada perjanjian orang Yahudi dengan kaum muslimin itu ada perjanjian yang disebut dengan piagam Madinah Begitu, dimana mereka oh, disuruh atau diminta untuk hidup saling menghargai, saling hormati satu sama lain. Termasuk hak-hak sipil, seperti ini, agar tidak saling menyakiti satu sama lain, begitu. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, larangan untuk melakukan itu, tetapi mereka tetap mengerjakan larangan itu. Dia tetap ngomong, kayak begitu, ngomong yang nggak baik, ngomong untuk menimbulkan permusuhan, Dan durhaka kepada Rasulullah SAW ini yang ikut dari kaum minin berbicara seperti ini bukan hanya orang Yahudi juga kaum munafikun orang-orang munafik. Lalu mereka kalau ketemu Nabi mengucapin salamnya dengan cara menghina Nabi SAW. Salamnya itu bukan Assalamu alaikum tapi Assamu alaikum, enggak ada huruf lamnya. Assamu alaikum. Semoga keburukan makna gampangnya begitu atasmu. Rasul Nabi SAW Nabi seolah mereka menganggap Rasulullah SAW tidak mengetahui atau tidak mendengar itu Rasulullah tahu dan mendengar itu tapi beliau tidak menjawabnya Kecuali dengan mengatakan Waalaikum kamu juga demikian Nabi jawab demikian Allah turunkan ini ayat untuk menandaskan bahwa Allah tahu apa yang anda lakukan itu semua Dan Nabi tentu sudah diberitahu tentang hal tersebut apas kelakuan kalian Mereka bilang gini tuh orang Yahudi itu Ini katanya kalau kita berbuat salah Ada balasan dari Allah Subhanahuwataala. Ini masih tenang-tenang aja, kita nggak ada masalah, hidup masih nyaman-nyaman aja. Kita udah hina Nabi mereka, kita sudah begini sudah begitu, tidak ada hal yang menimpa yang buruk yang menimpa kami. Itu omongan orang-orang yang <tid> tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang apa itu namanya membenci ini agama, berusaha mematikan, memadamkan cahaya dari agama ini. Allah katakan cukuplah bagi mereka neraka Jahannam yang akan mereka masuki gelap. Artinya boleh jadi anda akan merasa tenang, nyaman hidup di dunia, tapi balasannya nanti. Maka itu adalah tempat yang paling buruk neraka itu. Bapak, saudara yang mulia, kalau kita misalnya, maaf, kalau kita misalnya ditanya apa yang mesti saya lakukan untuk bergaul agar tidak secara mudah terlalu banyak keterangan Ustadz terlalu banyak ajaran Ustaz saya tidak bisa me, apa itu namanya memahami satu persatu dengan satu persatu per beri saya keterangan yang simple agar saya bisa bersikap baik sama orang sikap yang diajarkan agama ini segini doang lakukanlah apa yang ingin Orang lain Melakukan itu kepada anda Kerjakan apa yang Anda ingin orang lain lakukan itu kepada anda Saya seorang tetamu Apa yang saya inginkan Dihargai oleh tuan rumah Kalau saya jadi tuan rumah Hargai tetamu Jangan dibalik ya Jangan dibalik Jangan malah kita minta diharga Posisikan kita berada pada apa itu namanya uh, posisi atau titik yang sebaliknya kira-kira kalau ada orang bertiga berempat, ngomong dia berdua, bertiga anda tidak disertakan, bicara dengan satu bahasa, ngedipkan mata yang kira-kira anda nggak tahu apa artinya itu kedipan mata, tersinggung nggak anda begitu, tersinggung jangan lakukan itu sama orang lain segitu simpelnya sesimpel itu Dasarnya apa? Dasarnya hadis Nabi SAW, Nabi SAW katakan hatta ma nafsi. Tidaklah seseorang itu dianggap beriman kecuali dia menyukai apa yang dia sukai untuk dirinya Hah. Seperti itu pula ia lakukan untuk saudaranya Dia melakukan untuk saudaranya seperti ia melakukan untuk dirinya sendiri Kalau anda ingin dihargai, hargai orang lain. Kalau anda ingin sebagaimana orang lain mendengar ketika anda bicara, dengarkan orang lain. Begitu seterusnya. Bapak saudara yang mulia, sebagai sebuah gambaran cerita, agar kita berusaha nih jangan melukai perasaan saudara Muslim kita, apalagi sampai mencacinya, memakinya, menyesatkannya dan lain sebagainya. Bahkan sebagian dari kaum Muslim yang sekarang mengkafirkan. Seorang yang sudah bilang asyhadu wa la ilaha illallah, asyadu wa na'a muhammadar Rasulullah, dikafirin sama dia. Seolah-olah agama itu adalah miliknya. Bapak saudara yang mulia, ini gambaran betapa kita sebagai seorang muslim harus menjaga perasaan saudara muslim kita dengan sangat baik. Ini cerita sungguh terjadi. Saya punya guru namanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafir. Salah satu guru beliau namanya Habib Udal Ghadir bin Ahmad al-Sedda. Beliau... Uh, di akhir umurnya hidup di jeddah Tinggal di jeddah Arab Saudi Satu ketika Ini diceritakan oleh orang yang Berada pada kejadian tersebut Yang bercerita kepada kami adalah Orang yang berada saat kejadian itu terjadi Satu ketika ini uh, Habib Abdul ghadir ini Dia menghadiri satu acara Begitu dia menghadiri satu acara Selesai dia menghadiri satu acara Dia keluar dari rumah Itu tuan rumahnya Dia masuk ke mobil Begitu Begitu dia mau tutup mobilnya Ada satu orang tahan itu pintu mobil Mau bicara sama ini hal Dipegangi pintunya bicara sama mau satu dua hal Habisnya ya manggut -manggut, Selesai Selesai dia bicara ditutup pintu itu Ber nutup dengan kuat tentunya Supaya pintunya rapat ditutup dengan kuat Setelah jalan beberapa saat Begitu ini Sayyid minta ini guru kita bilang sama sopirnya tolong berhenti sebentar nanti sopirnya nepi di pinggir jalan dia minta tolong bukain pintu sebelah ini dia udah gak sanggup sakit rupanya sakit sekali dibukain pintunya begitu dibuka pintunya tangannya kejepit berdarah dari tadi dari sejak orang itu tutup pintu tadi kejepit tangan sudah jauh baru dia berhenti Lah melihat, tahu kira-kira orang yang tadi nutup pintu itu sudah tidak melihat dia, baru minta buka itu sopirnya bilang, ya Habib kenapa enggak bilang dari tadi biar kita bukain pintu ini, Antum kejepit sejak tadi, dia bilang begini, coba bayangkan kalau sampai orang yang tadi nutup pintu itu, tahu bahwa tangan saya kejepit tangan saya dibuat kejepit sama dia kalau dia tahu kira-kira setahun, dua tahun dia bisa mandang wajah saya dengan gembira Tidak, dia akan terus merasa bersalah setiap, setiap kali melihat saya Pasti dia akan terus merasa bersalah Saya tidak ingin meletakkan perasaan seperti itu kepada saudara muslim saya nggak mau, kesian itu orang Dia nggak tahu, dia nggak tahu dia melukai saya Kalau sampai dia mengetahui itu Lalu dia merasa sudah menyakiti salah satu gurunya Tentu dia akan sangat sedih akhlak seperti ini hilang dari diri kita, dari diri saya akhlak dimana kita berusaha untuk menjaga perasaan orang di sekeliling kita terutama saudara muslim kita ada satu orang bertanya kepada saya di sebuah pengajian Pak ada solat subuh ustad, sebahagian orang itu kita lagi doa dia ngajak salaman bagaimana sebaiknya? saya bilang pak Ya salaman tidak salaman Orang setelah sholat itu masalah Barangkali beda pendapat Tapi sekarang kalau yang bapak tanyakan adalah Masalahnya Apa yang mesti saya lakukan ketika saya sedang berdoa Orang mengulurkan tangannya Untuk salaman Jawabannya adalah sambut tangannya Orang yang ulurin tangan ini pak Cuman sekarang Dia ngulurin tangan saat itu Saat menyambutnya cuman saat itu Kalau saya tidak Gerakan tangan saya untuk menyambutnya, dia akan tersinggung dan perasaan tersinggungnya nggak mungkin tidak sebulan, dua bulan akan hilang. Saya doa sama Allah Subhanahu Wa Taala, bisa saya tunda kemudian. Doa ini seandainya pun di tengah-tengah, bukankah boleh saya tunda sebentar? Yang itu nggak bisa saya tunda, yang ini nggak bisa saya tundain. Pahami ini dengan baik, artinya atas bahwa. Kita boleh berbeda dalam memahami sesuatu Nggak ada habis yang nyuruh salaman, habis sholat Baik, baik Kita beda pendapat di situ. Misalnya orang yang ada yang melakukan Nggak apa-apa, nggak ada masalah Tapi ketika kita sudah berhadapan dengan sebuah kejadian konkret Dimana kalau kita tidak berusaha untuk bersikap baik kepada saudara muslim Yang ada di kiri kanan kita itu Orang itu akan merasa tidak enak hatinya Terluka hatinya Anda sekarang menganggap seolah-olah doa anda kepada Allah itu pasti akan Ia terima sementara anda menyakiti satu orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gambaran Anda satu ketika orang sedang toal, dia kepengen sekali nyiumahjar aswat. Sudah beberapa hari dia berusaha nyiumahjar aswat tidak bisa. Ketika ditanya kenapa anda tidak masuk aja desak kesana ke depan Dia bilang, dia jawab begini Nyium hajar aswad ini sunnah ya Nyium hajar aswad ini sunnah Kalau saya mendesak masuk kesana untuk nyium hajar aswad Saya mesti nyikut orang kiri kanan agar saya bisa nyium hajar aswad Nyikut Menyiap Mendorong saudara muslim saya Saya pikir jauh lebih buruk Buat saya ketimbang saya mau dapat Kesunnahan Bukankah Nabi bilang, "Lahadul Ka'bah ahwa 'indallahi min hadmi irdil muslim." Ada satu orang menghancurkan Ka'bah, itu masih kecil. Kesalahannya dibanding satu orang menghancurkan harga diri, kemuliaan seorang muslim. Apalagi sampai melukai badannya, apalagi sampai mendorongnya hingga jatuh, apalagi sampai mengambil hartanya dan lain sebagainya. Begitu. Tolong difaham Saudara. Ini agama Tidak terlihat keindahan, kemuliaan, keagungannya Kecuali dengan sikap yang kita tunjukkan Saat Anda berada di atas kereta beresakan sama orang Saat Anda berada di hal tembes Dan saat itu hujan turun Itulah masa Anda menunjukkan Saya seorang muslim ngerti bagaimana bersikap Tunjukkan keindahan agama ini Kalau tidak kepada non-Muslim, ya Allah sama Muslim masing-masing nggak mau. Saya pikir saya kita rasa keterlaluan, luar biasa. Kalau sama Muslim sudah tidak mau merendah, bersikap tawab, berwajah cerah, berlapang dada atas kekurangan yang ia punya. Bagaimana ketika ia berhadapan dengan makhluk Allah yang lain? Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya ini. Sudah jam satu, nggak berasa. deh karena zuhurnya agak lambat ya kalau ada yang mau disampaikan silahkan jadi sampai uh, di sini waktunya sampai di sini jam satu gitu ya kalau ada yang mau bertanya silahkan bapak, cukup silakan bagaimana menyikapi khilafiah diantara kita filafiyah itu yang dimaksudkan dengan ada perbedaan yang didasarkan atas pengetahuan kita berbeda karena sama-sama tahu pengetahuan kita punya masing-masing, contohnya saya takbir saya letakkan tangan saya di atas bahu Allahu Akbar karena saya memahami dari apa yang saya lihat dari guru saya dari orang tua saya, dari hadis Nabi SAW dan syarah hadis dikatakan oleh, Rasulullah, dikatakan oleh para sahabat Rasulullah meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua bahunya atau kibay, sejajar dengan kedua bahunya kita memahami kata sejajar itu begini karena ada hadis yang mengikat dimana uh, apa ini namanya ibu jari Nabi SAW sejajar dengan telinga misalnya tapi Ada yang memahami berbeda, Pak. Kata Yuhadi Man Kibay, sejajar dengan bahu, telapak tangan, sejajar dengan bahu, bukan di sini, tapi di sini. Sesuatu perbedaan atas pengetahuan. Tidak ada masalah, dari zaman dulu orang berbeda. Hanta para sahabat, berbeda mereka memahami sesuatu. Misalnya, contohnya, ada masalah, apa itu namanya, Tuhan. E, pembagian waris sa'ina e, e, e, Sabit bin Harithah itu berbeda dengan sa'ina Abdullah bin Umar ketika ditanya satu e, hukum waris jawabannya. Tapi mereka menyandarkan atas apa yang dipahami dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayat Al Qur'an karena kejadian itu atau apa yang e, terjadi itu memang tidak tertera di dalam Al Qur'an ataupun hadis secara sahih. Perbedaan yang dasar atas pengetahuan Tidaklah membuat orang akan saling membenci Tapi dari situ Akan terlihat betapa luasnya agama Bapak Kalau tidak ada perbedaan Antar madhab Pada masalah Banyak masalah, contohnya misalnya ini haji Maka Anda akan Kesulitan untuk menolong ibadah haji Dengan baik Karena ada perbedaanlah Sehingga Sebahagian orang sudah keluar dari Arafah sebelum Maghrib. Sebahagian keluar dari Maghrib. Kita Madar Syafi'i mengatakan yang penting ada di Arafah sesaat setelah zawal, setelah zuhur tanggal 9 bulhijjah. Sekalipun sebentar. Sunnah sampai dengan malam. Sunnah tidak wajib. Lalu ada yang bilang. pendapat pada mazhab yang lain mengatakan mesti sampai dengan selesai maghrib karena Nabi tidak keluar dari Arafah kecuali setelah maghrib Apa yang lakukan Nabi kan kata Nabi, "Udhu anni manas, uhudhu anni manasikakum." Ambillah dariku contohlah dariku apa yang kulakukan dalam ibadah haji. Dari perbedaan itu ada napa buat kita umat? Kalau semua keluar pas habis maghrib Alangkah sulitnya manusia untuk bergerak dari Arofah menuju Muzhidhalifah dan Mina, Karena ada perbedaan bahwa tawaf wadah itu, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sun, sunnah. Maka seandainya ada terjadi satu orang wanita atau satu orang laki-laki yang tertinggal dari rombongan. Orang-orang udah tawaf wadah, dia belum tawaf. Begitu. Kalau kita tetap bersikuku atas pendapat yang mengatakan wajib, maka ini orang mesti pergi ke Masjidil Haram. Kalau tidak, dia wajib bayar dam ganti. Sementara dia sudah kehabisan uang, tidak ada. Dam itu nggak bisa dibayar di sini, bapak harus bayar di sana. Gitu. Saya mau bilang sekali lagi, itu cuma contoh-contoh bahwa perbedaan itu adalah sebuah rahmat yang didasarkan atas ilmu. Ada perbedaan yang didasarkan atas taasun, atas kesombongan, atas dorongan hawa nafsu. Ini nggak ketemu kalau barang kayak ini. Orang ketika berbeda merasa saya adalah yang benar, kamu salah sesat, dan selesai ini. Yang begini selesai kita nggak bisa ngomong apa-apaan dia sudah. Nggak bisa ngomong apa-apaan sudah kalau kayak gitu. Imam Syafi'i bilang, dia mengatakan, Ra'i sa'ab. Aku berkeyakinan ada satu pendapat, pendapat aku, ijtihadku adalah benar. Walakin yahtamilul khata'." Sabab sebagai manusia mungkin saja pendapatku salah. Mungkin saja, walaupun itu kemungkinan, apa namanya kecil dalam hatiku itu terjadi, tapi itu bisa saja terjadi namanya manusia, bisa salah-salah. wa ra'yu ghairi walakin yahtamilu shawab menurutku pendapat yang bertentangan dengan hasil ijtihadku ini salah tetapi boleh jadi benar kebenaran pada sejatinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala masalah yang kita berbeda itu atau yang selama ini kita bincangkan satu sama lain sebagai perbedaan yang memicu permusuhan itu seluruhnya, hampir boleh dikatakan seluruhnya kembali kepada masalah yang bukan apa yang disebut sebagai al-ma'lum minad dini binturur sesuatu yang kita mesti sepakat, sesuatu yang tidak ada perbedaan pendapat sesuatu yang setiap muslim mesti tahu, orang itu masih baca syahadat, masih Pak salat- salat wajib dia bilang sholat wajib. ngerjain sholat enggak tapi dia yakin sholat wajib wajib itu orang muslim males berdosa karena ninggalin sholat tapi bukan muslim muslim begitu selama dia meyakini rukun iman rukun islam rukun ihsan meyakini hari kiamat meyakini adanya surga meyakini atas bahwa semua yang dikatakan oleh Allah adalah benar bahwa quran adalah sempurna, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Maka itu kita titik temunya qawasim musyaraka kita itu ada pada semua kelompok yang mengaku dirinya sebagai kaum muslimin, apapun namanya hari ini. Itu kita ketemu sama mereka di situ. Masalah-masalah yang kita berbeda, sejatinya itu adalah sesuatu yang memang dalam agama itu yang disebut dengan istilah layasbud sesuatu yang tidak ada keterangannya secara pasti atau dia mungkin punya interpretasi berbeda apa dalilnya itu pendapat orang itu hadis sahih pak, mutawatir tidak, ketika hadis sahih sekalipun tidak mutawatir ada orang beda pendapat ini bapak harus buka ruang beda pendapat, kecuali kalau hadis sahih mutawatir Apa dalilnya itu yang dia pakai? Al-Qur'an. Al-Qur'an atau hadis mutawatir yang dia gunakan itu misalnya. Jadi ada dua yang yang disebut sebagai qot'i at ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir. Yang ini kita nggak boleh berbeda di sini. Syarat yang kedua, yang dipakai dalilnya Qur'an, hadis sahih mutawatir. Yang kedua, itu dalil tidak ada interpretasi lain. tidak ada ihtimal makna maknanya satu aqimus sholat maknanya wajib sholat tidak punya makna beda dari itu tidak ada makna yang beda dari itu itu apa sih namanya apa sih namanya sikap kita di dalam melihat perbedaan kalau ditanya bagaimana sikap kita menerima perbedaan sekali lagi bapak saudara pengetahuan itu adalah Lautan tanpa tepi Jangan merasa Anda Saya tahu semua hal Seandainya pengetahuan itu ada 100 Bapak mungkin tahu 50 Saya tahu 50 Boleh jadi yang Bapak tahu 50 Berbeda dengan sisi 50 yang saya tahu Ya Paham maksud saya Pak kira-kira Ada barang nih Saya tahu separuh sini Bapak tahu separuh sini Kan pada titik Karena mengetahui paruhan yang berbeda Maka kita Akan menyangka lawan kita itu sah, salah Tapi orang yang bijak akan bilang Karena saya tidak mengetahui seluruhnya Paruhan yang sebelah Saya tahu paruhan yang ini Paruhan yang ini saya belum tahu Boleh jadi paruhan yang sebelah situ Yang dia pegang sebagai dalil Saya memang belum mengetahuinya Wajar kalau saya berbeda dari dia Begitu. Sekali lagi Tidak ada bapak yang namanya perbedaan hari ini yang sampai memicu permusuhan antara sunnah Syiah kecuali orang-orang yang memang sudah ittifak seluruh ulama sejak zaman dahulu sampai hari ini atas bahwa mereka bukan bagian dari kaum Muslimin seperti mohon maaf bukan menisahkan orang atau kelompok seperti Ahmadiyah yang Ahmadiyah pun ada dua macam. yang mengaku bahwa ada nabi salat nabi Muhammad dan ada wahyu setelah Al-Qur'an itu yang sesat kalau dia tidak mengatakan hal tersebut kita tidak boleh menyesatkannya dan kita sepakat Ahmadiyah yang seperti itu itu sesat yang mengatakan ada wahyu yang turun setelah Al-Qur'an sebagai penyempurna Al-Qur'an dan bahwa ada nabi salat nabi Muhammad karena ini dia menentang sesuatu yang khot'i atau subut yang pasti benarnya Dan pat'iyatudalala pasti artinya tidak punya ihtimal lain, tidak punya uh, makna interpretasi yang lain. Mohon maaf kepanjangan saya ini ngomong. Sekali lagi saya ulang sebagai sebuah kesimpulan. Bapak, Saudara, yang Bapak lihat hari ini dari semua perbedaan, semua perbedaan itu adalah masih dalam ambang batas toleransi. kecuali kalau dia ngaku agak apa namanya nadinya lain, Qur'annya berbeda, cara salatnya beda. Boleh kita bilang ini kita sudah bukan. Kita sudah enggak sama sama dia, mungkin dia agamanya bukan Islam lagi. Boleh kita bilang gitu. Wallahu a'lam. Saya rasa demikian. Bersikap bijak, lapang dada. Lapang dada. Melihat orang dengan husnul wur. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sampai di sini akhir. Gak ada lagi yang mau ditanyain, cukup. Nah, mari sama-sama kita tutup ini pengajian dan baca umur kitab Suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita dari fitnah zaman, fitnah waktu yang ditiupkan musuh-musuh Islam ke dalam diri kaum muslimin agar mereka <tid> tidak saling mencintai, agar mereka saling musuhi agar mereka saling benci. Allah tolak itu semua. Ya Allah, tolaklah semua, cegahlah semua, jagalah kaum muslimin dari fitnah orang-orang yang berusaha menghancurkan kaum muslimin dan agama-Nya. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Habratun Nabi Muhammadin sallallahu Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Alayhi يا كنعمر وإياك نستعينه لنا صراط المستقيم صراط الذين عانت عليهم ورِى الموضوبي عليهم وانذر بالآمين اللهم اهدنا بهداك وجعل من يسارو في رضاك ولا تولنا ولا ينسى ولا تجعنا ممن خالف أمرك وعصى وحصنا الله ونعمل وكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول لكم ادن الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته